Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi Fataha Kuluba Awliya'ihi Likabuli Al-khairati Wal-hasanati Alhamdulillah Al-ladhi fataha Kulubah ahibba'ihi Likabuli al al Nuri al-haqi Wassalatu wassalamu ala Imam al-Awliya Habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumaya Rabbana Akrimna Bilmahabbati Asadqati, Laka, Walihabibika, Suydinah Muhammad. Allahumma ya Rabbi, nhabib ilina ma habuh Habibika, Suydinah Muhammad. Allahumma ya Rabbi, niftah kulubina, Littahaya, Pikaburi anwaill khairati. Allahumma ya Rabbi, nshurna ma zumra alauliyah. Al-Sulahak Al-Suhada Ya Rabbana Waya Satir Al-Uyub Bisturi Al-Uyub Waya Ghafir Al-Dhunub Bikfir Al-Dhunub Waya Mufarrij Al-Qurub Yifarrij Al-Qurub Ya'allam Al-Uyub Ya'allam Al-Huyub Ya'allam Al-Huyub Allahumma Ya Rabbana Arzukna Tawbata Qabla Al-Maut Wa shahadata indal maut Wa jannata ba'dal maut Amma ba'du Hadirin, hadirat Para alim, para ustad Para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Alhamdulillah Kita bisa terus Dan ini adalah semata-mata Karena Allah cinta kepada kita Allah dengan kuasa, nirodah, kehendak Allah SWT Menghendaki langkah kaki kita untuk melangkah ke tempat ini Melapangkan hati kita untuk menyenangi majlis yang semacam ini Maka ini adalah karena Allah kasih dan sayang kepada kita semua Dan ini yang harus senantiasa kita perbaharui Pemahaman kita terhadap nikmat Allah ini Agar senantiasa terus Kita bertambah syukur dan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu hal Sebelum kita membaca kitab hikmah Kitab hikmah ya Ibn Atta'ila Asakandari Yang Semoga Benar-benar dianggap perlu Yaitu mengingatkan diri kami sendiri Dan para hadirin hadirat akan mudahnya anak-anak kita ini terbawa kepada budaya-budaya kafir. Yang namanya terbawa itu tidak terasa. Bukan mereka pergi menuju kekafiran bukan. Akan tapi terbawa budaya. Meniru sedikit demi sedikit. Dan ini campur tangan orang tua, ini penting. Dan tanggung jawab kita ini besar Jangan sampai orang tua yang capek cari nafkah Pagi hingga sore ternyata uang kita berikan untuk sang anak Ternyata anak membelanjakan uang yang kita berikan Untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Bapaknya yang kepanasan dapat tabungan neraka Ini adalah orang tua yang tidak cermat Jangan sampai kita sibuk dengan ibadah kita sendiri Jangan sampai kita sibuk dengan amal baik untuk kita sendiri Ketahuilah Enggak selamat kita ini kalau anak kita tidak pernah kita perhatikan Budaya Sebentar lagi ada satu budaya yang sudah Masya Allah luar biasa Benar-benar menjangkit hamba-hamba Ahli iman Umat kekasih Allah Nabi Muhammad Mengikuti budaya-budaya kafir mulai dari yang namanya tahun baru Masehi sebelumnya adalah orang yang ikut-ikutan merayakan Natal setelah itu bulan berikutnya ada Valentine Day dan ketahuilah itu semua hukumnya haram hanya tingkatannya berbeda-beda tapi semuanya kelas tinggi semua yang paling berat adalah ikut-ikutan merayakan atau mengucapkan selamat natal Islam agama yang luas, indah tapi keindahan itu bukan ucapan selamat natal, itu masa pele. apa artinya orang mengucapkan selamat kepada kita tapi kita sakit, tidak pernah nolong kita apa artinya orang mengucapkan selamat di saat kita butuh nggak mau membantu yang diajarkan oleh Islam lebih agung daripada mengucapkan selamat yaitu di dalam Islam tidak ada toleransi tapi yang ada di dalam Islam adalah kewajiban kita bertetangga yang baik biarpun itu tetangga Nasroni Kristen ini yang harus difahami bahwa kalau kita punya tetangga Nasroni maka seandainya dia itu sakit kita wajib memberi obat kalau dia lapar kita wajib ngasih makan ini lebih hebat dari mengucapkan selamat. Ada pun mengucapkan selamat karena itu selamat natal. Karena mengucapkan selamat natal ada makna kita itu ikut mengucapkan selamat. Berbangga, bergembira, diyakini atau tidak yang jelas itu diucapkan. Atas kelahiran Tuhan yang mereka yakini yaitu Yesus. Ini jelas salah. Jadi di dalam urusan hidup dalam kebersamaan tidak harus kita melebur. Sebetulnya ini adalah masalah yang sederhana kecuali bagi orang-orang yang munafik. Terlalu takut-takut. Kami tidak bisa mengucapkan selamat kepada orang Nasrani dan orang Nasrani pun tidak perlu menuntut orang Islam harus mengucapkan selamat sebab kita pun tidak pernah memaksa orang Nasrani ikut hari rayaan. Tidak. Karena ini masalah sendiri-sendiri. Apa? artinya menerayakan hari raya Idul Fitri dengan orang Nasrani, ini adalah masalah lain apalagi menjelang maulid Nabi Alaihi Wasallam kita tidak pernah menuntut orang Nasrani ikut mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada kita tidak menuntut itu semua jadi ini adalah masalah biasa, jadi tidak usah khawatir, fatwa yang sangat jelas bahwasanya dikatakan oleh para ulama mengucapkan selamat natal hukumnya haram kalau itu tidak diyakini, kalau diyakini kebenaran Natal hukumnya syirik keluar dari Islam selesai. Ini paling tinggi. Yang kedua adalah ini anak-anak kita tentang budaya Tahun Baru Masehi. Mengikuti Tahun Baru Masehi ini adalah yang digambarkan oleh Rasulullah mengikuti orang Yahudi. La tabi'an nasanalladina mikoblikum shibron bi shibrin ziro'an bi ziro'in. Hatta la ta'halu fi hujri dubbin la ta'hal mengikuti orang Nasrani dan Yahudi sejengkal demi seringgal, sedikit demi sedikit lah ini makna kebawa yang kami sebut tadi, ini kita tidak kita akan kebawa mengikuti sedikit demi sedikit bukan total, bukan ingin keluar dari Islam menuju ke Nasronian, bukan jadi mengikuti perlahan budaya-budaya, mengikuti perayaan, mohon maaf, ini yang bertanggung jawab Bapak kalau membiarkan anaknya ikut merayakan tahun baru Masehi Bapak punya tanggung jawab Punya dosa, Bapak. Di kelas desa, desa. Di kelas kecamatan, Pak Camat. Di kelas, Masya Allah. Ini adalah di kelas pejabat, bupati, bupati. Wali kota, wali kota. Yang membiarkan semuanya ini. Ini mendapatkan bagian dosa. Ini harus dipikirkan. Ada sebuah kabupaten di Indonesia. Kita insya Allah akan mengadakan merayaan. Bukan merayakan. Kita akan mencoba mengadakan acara. Tahun Baru mengadakan acara pada Tahun Baru Masehi nanti di luar Jawa mencoba diletakkan di sebuah tempat yang sekiranya biasa digunakan oleh orang-orang merayakan Tahun Baru Masehi dirubah dengan Tablek Akbar atau sebagainya karena kalau tidak musibah ada teriopan trompet dan sebagainya itu membesarkan syiar di luar Islam ketahuilah kalau kita cermati di Indonesia kaum nasrani ada berapa? Islam tidak boleh menindas mereka. Tidak. Kalau orang nasrani ingin merayakan Natalan, mangga silakan. Akan tapi jangan dijadikan, jangan kita mengikuti syiar mereka. Ini permasalahannya. Ini yang harus kita tegaskan, umat Islam, umat Nabi Muhammad ngikut-ngikut. Subhanallah. Kalau seandainya ada angin topan mati di alun-alun begini mati semua. Itu mati su'ul khotimah, neraka langsung itu tanpa hisap. Maka kalau anak kita rela seperti itu, Naudzubillah dalam perjalanan mungkin tabrakan, mau mana, mau neub trompet atau lagi neub trompet mati. Ah. Subhanallah. Jadi ini orang tua harus perhatian dalam hal-hal yang semacam ini. Bagaimana keluar pun barangkali kalau dihindari kalau tidak mendesak, takut keluarnya ikut rame-rame. Jadi sama-sama meramaikan syiarnya orang di luar Islam kalau perlu. Akan tapi barangkali tidak sampai derajat seperti itu. Pokoknya jangan ikut-ikutan merayakan sesuatu yang dibesarkan oleh orang di luar Islam. Karena itu syiar mereka, dan ini tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam kita hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dalam keadaan baik, selagi mereka tidak jahat. Baik-baik, kita tidak ada masalah, tapi untuk mengikuti tidak, karena ini membesarkan syiar mereka. Apalagi dalam acara mereka ada yang mabuk, ada yang segala macam, jam 12 malam ya, nunggu jam 00.00, ini hanya dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini musibah. Ini mengerikan. Kemudian nanti Valentine Day, innalillah, faham atau tidak? Ada orang pengen membela, itu kan biasa saja. Hanya bagaimana mengadukasi antara sesama manusia. Masalah saling mencintai sesama manusia ini diajarkan dalam Islam. Tapi ini semuanya punya makna, ada ceritanya. Islam punya hari kasih sayang yang abadi. Tidak hanya tanggal berapa tuh, 14 ya, bukan? ada di dalam Islam itu setiap masa, setiap waktu bagaimana Rasulullah mengatakan tahabu buf, tahabu saling Taha buf, salinglah kau mencintai makanya yaminu bin awam, layu minu ahatum, hatta yuhibbali akhi tidak sempurna imanmu kecuali kau mencintai saudaramu setiap saat ini dikumandangkan cinta bersama hadirnya Nabi Muhammad SAW barangkali kalau kita bisa simpulkan hari kasih sayang kita yang sesungguhnya adalah bersama hadirnya Nabi Muhammad SAW dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini hari kasih sayang yang sesungguhnya ini kita punya hari kasih sayang kita ingat hadirnya Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin diutusnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin baik ini kemudian ada hal-hal lain pendidikan kepada anak memang seorang tua harus punya ketegasan, di samping ketegasan tolong bantu anak-anak kita ini agar baik caranya bagaimana? bantulah anak-anak kita agar bisa berbakti kepada kita kalau tidak kita bantu berat, berbakti ke orang tua itu berat berbakti ke orang tua itu berat jadi bagaimana agar anak kita kalau kita kasih tau nak jangan ikut tahun baru Masehi mas mas itu dengan mudahnya untuk mengikuti bagaimana yaitu dari awal dikenalkan ke tempat yang mulia di dalam mas masalah lain, barangkali ini kami terlintas kelihatannya kita harus memasuki bab baru lagi muka kita akan kembali kepada mendidik anak sebab banyak keluhan-keluhan mulai anak minta motor saja pakai pisau ini kita lihat cerita-cerita minta anu menikah pun, kadang-kadang na'udhuwillah sampai ada yang eh, pernikahan sampai rela meninggalkan orang tuanya, nah ini kan kasihan ya kemudian sampai urusan minta, urusan urusan yang lainnya mulai dari minta motor kemarin ada minta HP sampai orang tuanya dibunuh ada ini subhanallah yang disalahkan siapa itu sampai ada anak terjadi zina di luar pernikahan, itu yang salah siapa coba? jangan langsung sepertamerta anak barangkali orang tua tidak pernah mendidik orang tua tidak pernah memperhatikan perkembangan anak, orang tua tidak memperhatikan keselamatan anak sehingga yang dipikir adalah barangkali hanya sekedar sekolah karir, pekerjaan sehingga tidak pernah peduli anaknya mabuk-mabuan gak pernah peduli bahasa di tempatnya itu, pokoknya kamu harus sekolah situ, harus sukses, sukses itu apa? ini banyak, sehingga ada tercurumus dalam zina gara-gara orang tua yang tidak pernah peduli keselamatan anak ada yang tercurumus dalam mabuk-mabuan karena tidak peduli pendidikan anak ini jangan dianggap yang dosa anak saja, orang tua ini akan membawa dosa ini mabuk anak mabuk, kenapa? karena di rumah, ini ada sebab, kenapa anaknya tidak pernah mendengar dan kenapa anaknya di luar, kenapa anak di gardu, kenapa anak di perempatan Karena di rumah tidak ada keindahan, mungkin bapak tidak pernah ada, ibu pun tidak pernah memberi keindahan, semuanya adalah saling tidak cocok, jadi anak itu mau pulang berunah malas, akhirnya ketemu dengan temannya di perempatan, temannya ngajak yo minum-minum, habis itu mabuk, gara-gara siapa? bapak jangan langsung disalahin anak, ini termasuk di dalam budaya-budaya begini, -budaya gimana? kok anak bisa merencanakan acara tahun baru masai hijriah eh, masai, kalau hijriah ini satu anjuran untuk berbeda dengan orang yahudi kemarin kita bahas kalau kita merayakan tahun baru hijriah ini bukan mengikuti yahudi harus kita fahami ini dalam irama berbeda dengan yahudi karena kita mengikuti seperti syaidina umar bin Khattab waktu mengukuhkan tahun baru hijriah adalah karena berbeda agar kita punya tahun sendiri nah ini ini adalah masalah yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu lah ini, anak kenapa ikut budaya? Valentine day Apakah selama ini tidak pernah Bapak Ibu kenalkan dengan Rasulullah kalau sampai gandrung dengan acara Valentine Day? Ini bagaimana? Ibunya di mana? Bapak di mana? Lah ini. Ini yang harus kita perhatikan. Ternyata tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Anak jangan dianggap sebagai nikmat tapi ingat anak adalah tanggung jawab. Alangkah banyaknya orang masuk neraka gara-gara anak. Sujudnya mah banyak. Ribuan sujud. Hajinya setiap tahun umroh setiap bulan tapi anaknya tidak pernah diperhatikan sehingga menjadi pemabuk paling hebat. Dikasih duit saja senang duitnya buat mabuk. Nah. atau yang lainnya. Baik, ini ada muqaddimah insyaallah pada pertemuan yang datang akan datang kita akan hadirkan bagaimana mendidik anak yang benar dan harus kita fahami makna tanggung jawab. Jangan sampai anak kita ya dia menjelang tahun baru masa ini ikut-ikutan harus kalau seandainya semua orang di luar sarang ikut kita doakan sukadang ikut paling tidak anak kita dahulu selamat anak kita dulu apapun bentuknya kalau anak kita ribut mau ngadain acara bu beli ayam saja yuk nak kita masak bareng malam tahun baru Masehi masak di rumah saja baca tahir yang banyak yuk nah, makan enak di rumah nggak kemana-mana nanti di agenda kena acara-acara nanti di rumah semuanya ya biar tidak usah keluar dalam irama menghindari daripada budaya-budaya yang tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja. Kita akan baca hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ke 36 Kala Musa Nya, Prahihullah Taala, nafana Allahhi wa bi ulumii wa bi ulumikum fil darirahmin ilan. Kala al-hikmah tusadisatu wal-thalatu nahiqmah yang ke tiga puluh enam. Shu'aul baciroti yushhiduka kurbak minhu, wain baciroti yushhiduka adamka liwujudhi wa haqqul basirati yashhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka ini memang berat sekali ya kita mencoba ta'amul merenungi berkali-kali gimana untuk menerjemahkan dalam bahasa gamblang itu bolak-balik bolak-balik semoga bisa ketemu sebab ini bahasa berat dari Ibn Athaillah As-Sakandari memang benar banyak orang yang karena enggak faham enggak mau husnuzan mengatakan ini adalah hikmah mauhumah, hikmah gombal katanya padahal ia mengatakan itu gombal karena dia nggak faham kalau para guru-guru kita ngajari kalau kamu nggak faham bukan berarti itu yang gombal, tapi otakmu yang gombal ini jadi mungkin kalau ada kekurangan karena gombalnya otak kami ini ini karena berat sekali shu'a'ul basurati cahaya basirah Basirah itu bisa dimaknai akal. Ilmu. Cahaya ilmu. Atau akal. Dengan akalmu itu, yushiduka akan menjadikan engkau bisa menyaksikan kurbaka minnu dekatnya dirimu kepada Allah. Ini dalam Perjalanan kita menuju Allah, mencari rida Allah, berangkat dari ilmu. Jadi dengan ilmu itu, kita menjadikan kita kenal Allah. Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah maha memberi, Allah yang menghidupkan kita. Itu memberikan makna kepada orang yang meyakini dengan ilmunya itu, dekatnya Allah dengannya. Jika kalau ditanya, karena tahu bahasanya Allah itu, siapa Allah yang menciptakannya? Allah. Maka kalau ditanya, siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang gerakkan matamu? Allah. Siapa yang nyasi menjadikan engkau bisa merasakan dengan lidahmu? Allah. Siapa yang menjadikan engkau mendengar? Allah. Maka pemahaman ini semua menjadikan dia merasa dekat dengan Allah. Faham? Nah ini. Dengan ilmu. Wa Wa'aynul basirati lah ini kalau sudah aynul basirah, jadi di sini ada tiga ya, syu'a'ul basirati cahaya, ayn, ada syu'a'ul basiratu aynul basirati haqqul basirati, bisa kita gambarkan nih, ini kita bisa melihat karena cahaya, syu'a, cahaya datang dari mana? Lampu, maka kita bisa memahami makmatnya manfaatnya cahaya. Kita bisa melihat dengan cahaya. Tapi kalau kita cermati, bagaimana kita bisa melihat ini karena adanya cahaya? Cahaya ini bagaimana sih ceritanya? Adanya lampu. Lah ini Ainul Basirati. Ningkat. Jadi kita memahami manfaatnya cahaya itu bukan karena cahayanya ini, karena lam, lampu. Kalau sudah kita paham Ainul Basirati ini lampu inilah aku bisa merasakan manfaatnya berkembang lagi tanya siapa yang mencipta siapa yang membuatnya itu hakul basirati nah ini jadi hakul basirati paling tinggi jadi kita merasakan nikmat ini sehingga kalau orang paham siapa yang ngasih kamu makan ibuku siapa yang mau ngasih kamu susu ibuku pertama merasakan susu ini adalah manfaat melalui ibu tapi siapa yang memberikan kepada kita ibu ini lah ini makna tingginya di jadi pemahamannya kepada Allah nah inilah Renungan kita hadirkan, ada kita ada cahaya, ada lampu, siapa yang menciptakan lampu? lah ini, berarti yang paling bermanfaat itu mana di antara tiga ini? Kita lain terlepas dari hikmah ini, cahayanya, atau lampunya, atau yang menciptakan lampu? Yang menciptakan lampu, karena yang menciptakan lampu dengan lampu, Nah tadi bukan saja cahayanya, bisa saja untuk menghangatkan ayam kan, yang masih kecil, Bisa saja untuk yang lainnya, jadi manfaatnya lebih gede. Tapi dengan cahaya mungkin kita bisa memanfaatkan hanya dengan untuk baca. Tapi lampunya manfaatnya lebih gede lagi. Disamping untuk baca, untuk tanda itu lampu merah ya untuk ini. Tapi yang menciptakan punya keinginan untuk macam-macam lagi lah. Jadi hakikat manfaat dari ini. Maka ada Ainul uh, Su'aul Basirati Cahaya Ain induk bentuknya. dari mana cahaya keluar? Hakul Basirati siapa yang membuat cahaya? Apa membuat lampu itu? Ini gambaran sederhana. Maka di sini ada ilmu Su'aul Basirati Cahaya ilmu. Cahayanya akal, bukan ilmu dulu. Akal, cahaya, ilmu. Jadi orang dengan ilmunya <coughs> kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah orang kenal Allah dengan ilmunya Allah maha ada, Allah maha kuasa, Allah maha ini. Ini yang paling pertama. Kalau orang ingin kenal Allah tidak mungkin kecuali dia harus melalui ini. Harus melalui bahasanya dia kenal Allah. Apa artinya sujud yang banyak? La nah, kalau orang sudah kenal Allah nanti pada tingkat berikutnya apa itu wa ainul basiroti ushiduka adamakali wujudihi ainul basiroh tadi cahayanya cahaya ilmu sekarang hakikat ilmu atau ilmunya itu itulah yang menghantarkan kamu menyaksikan ketiadaanmu. Karena engkau sampai pada keyakinan akan adanya Allah. Maknanya begini, memang pelit ini, agak pelit. Jadi setelah orang itu memahami dengan tingkat pertama, dari tingkat pertama dengan ilmu, kenal Allah dengan ilmunya. Maka setelah itu di dalam aktivitasnya, orang melakukan sholat, sudah tidak berpikir lagi tentang Allah Maha Ada Allah Maha Kuasa, Allah Maha Ini. Tapi di dalam sholat apa yang kita inginkan? Pahala. Ya kan? dia sudah tidak berpikir lagi tentang yang pertama dan ini terlewati karena kita melakukan sholat Allahu Akbar kenapa engkau dengan khusus karena aku yakin Allah melihatnya sudah tidak berpikir itu lagi sudah. tapi sudah tingkatnya lebih tinggi tingkatnya dia itu melakukan itu dia tidak merasakan ia bisa menyaksikan dengan ilmu tingkat kedua ini ia bisa merasakan bahwasanya yang ada hanya Allah jadi ya Allahu Akbar sujud. Dia melakukan salat. Yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia faham, aku ingin cari pahala. Aku melakukan sedekah karena cari pahala. Aku melakukan haji karena pahala. Aku baca wirid yang banyak. Jadi tanpa harus diterjemahkan pahala dari siapa? Allah. Allah yang bagaimana? Sudah tadi yang pertama. Lah, setelah itu nanti orang pada tingkat yang ketiga, haqqul basyirati lakal basirati itu yasyhiduka wujudah kalau sudah pada tingkat yang ketiga pada hakul basirati hakikat basirah hakikat ilmu lebih tinggi lagi tingkat ketiga maka orang itu akan yasyhiduka maka hal itu akan menjadikan engkau bisa menyaksikan wujudah wujud Allah yang sesungguhnya wujud Allah la adamaka la wujudaka sudah dia berpikir tentang dirinya. Makanya tingkat tinggi para kekasih Allah. Maka kalau sudah para kekasih Allah itu. Urusannya dengan dunia kayak sudah putus. Jadi begitu mudahnya dia meninggalkan dunia. Ngasihkan dunianya. Masya Allah tidak berpikir dunia. Sehingga bangkrut baginya tidak ada masalah. Kaya pun seolah-olah tidak mempengaruhi dia. Karena dunia itu ada di tangannya. Tidak masuk ke dalam hatinya. Tapi yang tingkat kedua tadi. Dia melakukan karena Allah. Ingat tapi dia masih sering berurusan dengan dunia sering berurusan dengan dunia maka digambarkan yang pertama itu mendekat dekat kepada Allah tapi dia masih bercampur urusan dunia yang kedua dia bisa berusaha untuk meyakini akan adanya Allah semuanya karena Allah tapi pun masih ada sisa-sisanya sering, kadang-kadang masih rebutan sedikitlah ada ya Allah sholat saya terlambat gara-gara urusan dagang ya. Salat-salat saya terlambat karena urusan uh, ya karena saya berbahasa basi karena ini urusan bisnis saya tapi dia masih ingat itu karena dia melihat Allah terus biarpun dia di dalam keadaan melanggar ingat Allah tapi kalau sudah tingkat ketua ketiga ini sudah luar biasa belum waktunya salat sudah siap jadi berpikirnya tuh luar biasa jadi dirinya sudah tidak dipikirkan lagi pokoknya aku harus sholat dulu marah saudara kang nanti yang penting saya sholat dulu apalagi yang penting aku ibadah lah. Ini biasa digambarkan dalam para ahli tasawuf ya. Masalah ee, ee, seperti yang sering kita dengar. Di dalam pemahaman ilmu tasawuf, kita harus melalui tiga marhalah. Syariat, Torekoh, Hakikat. Itu juga penyederhanaan Syariat itu harus kita memahami secara Benar tentang hukum-hukum ini loh ya. Nggak bisa orang kenal Allah langsung jadi ahli sujud. enggak, Harus dia benar wudhunya. Nggak bisa. Waliullah nggak bisa wudhuk. Nggak ada. Waliullah nggak bisa sholat. Nggak ada. Waliullah harus paling ngerti ilmu sholat. Paling ngerti ilmu wudhuk. Baru setelah itu meningkat. Wudhukmu itu maksudnya untuk apa sholatmu ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini meningkat khusuk. Kalau sini ini... Mulai dari ilmu syariat, tarekoh dan khusuk ini perlu proses. Jadi Melakukan solat ini adalah syariatnya, sampai kepada khusuk ini hakikatnya, tarekohnya ini adalah proses. Jalan menuju khusuk makam bujihada. Kenapa saya harus belajar ngaji terus? Karena saya ingin khusuk ibadah. Laini tarekoh ini. Kita sudah tahu dari awal bahasanya, ngaji itu bakal menjadikan orang pinter, ngerti tapi kalau tidak ngaji, tidak bisa sampai tujuannya, maka saya harus ngaji jadi pertama ngerti, aku ngerti, ilmu tak tidak cukup ngerti, kalau orang menuntut ilmu bakal alim, kalau alim kenal Allah, ngerti ilmunya tapi kalau nongkrong di rumah, tidak, dia harus berangkat mujahadah, bismillah ala ini, tarikoh jadi tingkatan kedua pertama sudah bagus, karena meyakini ya, iman tadi ya, ilmunya, meyakini bahwasanya enggak benar. Kalau saya di tempat seperti ini saja enggak benar, makanya anaknya dibondoin kita ke majelis ilmu. Lah ini ini karena dia punya keyakinan bahwasanya kebaikan itu didapatkan di tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau dia hanya meyakini saja, waduh kalau di tempat majelis ilmu insyaallah banyak ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Tapi dia hanya enggak datang. Enggak dapat. Enggak bisa sampai kepada hakikatnya nanti. Harus datang itu thoriqah. Setelah datang sampai di tempat itu, dia mendapatkan ilmu bagaimana ia membersihkan hati dari yang namanya ria, membersihkan hati dari sombong, setelah itu keluar, dia menjadi pangkat yang ketiga, hakikat. Hakikat itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sudah secara otomatis bersih. Ini bisa kita gambarkan dalam semua, dan proses ini ada. Dan gambaran di dalam hadis Nabi ada masalah Islam, Iman, Ihsan kalau Islam itu digambarkan seolah-olah kayak dohir, hanya urusan syahadat, sholat maka biasa saja orang ini disebut sebagai Islam syariatnya ini Islam tapi baru iman, baru ihsan, hadis nabi, hadis sahih jadi Islam itu bagaimana? orang bersyahadat melakukan sholat dan sebagainya sudah gugur kewajiban, kewajibannya tapi apakah hanya semacam itu? belum tentu orang munafik bisa sholat loh ya. Orang munafik bisa solat, orang pura-pura bisa solat, maka harus tingkat kita solat dengan penuh keyakinan. Bahasanya ini ada pahalanya, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berul nanti tingkat yang terakhir mahalah iksan adalah para kekasih-kekasih Allah. Jadi ia melakukan itu semua seolah-olah melihat Allah. Kalau ia tidak melihat Allah, ka'annahu annuh? فَإِلْ لَمْتَكُنْ fa فَإِنَّهُ يَرَوْكَ Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka ketawalah Allah menyaksikan kamu. Ini adalah gambaran tentang hikmahnya Ibn Atta'il As-Sakhandari. Ringkasannya begini. Yang pertama, kita harus dengan ilmu. Tidak mungkin tidak. Kalau ingin kenal Allah harus dengan ilmu. Ilmu akidah. Jangan sampai memahami Allah salah. Ilmu. Lha, kemudian ilmu itu harus ada buahnya. Buahnya adalah, kita mengamalkan Kita mengamalkan atas dasar ilmu tersebut Ilmu kenal Allah, baru nanti ta'bud kita beribadah Berangkat dari karena kita sudah yakin bahwasanya Allah Ada keyakinan kita tentang Allah benar Maka ibadah kita itu benar Ibadah kita benar Sebab ada orang nyembah berhala yang diciptakan di dalam otaknya Salah meyakini tentang Tuhan orang beribadah nyembah katanya sih beribadah kepada Allah tapi sisi lain nyembah berhala ya enggak diterima berarti keyakinannya salah atau menganggap Allah seperti raja karena nonton film dewa dewi kayak itu tuhanku ya enggak benar jadi Allah harus laita kami syekh atau meyakini Allah itu karena digambarkan pakai tangan mata seperti ada kalau musy'ah musyabbihah Orang yang katakan Allah di atas selalu Allah bergini, begini, begini Kita punya gambaran-gambaran salah Kayaknya si nyembah Allah Tapi ternyata nyembah berhala yang diciptakan di otaknya Belum benar Karena keimanannya itu belum sah Jadi iman kepada Allah benar Apa keyakinanmu tentang Allah? Allah maha ada Dari dahulu Dan tidak ada permulaannya Allah abadi Tidak akan ada akhirnya Allah adalah maha kuasa Allah maha mengetahui Allah yang memberikan kehidupan Dan Allah adalah maha hidup Itu yang harus kita yakini Baru semua perilaku kita ini baru sah melakukan ibadah. Nah, ini tingkatan setelah kita punya ilmu amalnya kita itu. Setelah mengamalkan ini, ternyata di dalam amal ini harus ada itkon. Inna Lillahi Wainna Lillahi Taala Amin. Saya an anfaatkanah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang Allah senang, kalau kita serius, solat kita serius benar lah. Seriusnya solat adalah khusuk. Lah, kalau sudah khusuk, nanti lihat di dalam ibadah khusuk ternyata karena dia sambung kepada Allah terus berangkat dari ilmu kenal Allah maka jual beli benar mau kemana pun benar sehingga ada orang dengan Allah biarpun dia adalah di tengah pasar orang dengan Allah biarpun dia kerja di kantor orang dengan Allah biarpun dia ngerjain urusan dunia dan ini dikambarkan oleh Nabi Muhammad berapa banyak orang melakukan urusan dunia tapi ternyata dia dapat pahala tapi sebaliknya ada orang yang melakukan pekerjaan akhirat tapi nggak dapat pahala karena tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Termasuk bagaimana orang memahami prioritas amal. Ada orang rajin sholat malam lalu nggak sholat subuh. Kenapa begitu? Karena nggak kenal Allah. Katanya sih kenapa sholat malam biar dapat pahala. Benar nih. Pahala dari siapa? Dari Allah. Benar. Iya. Sholat malam ada pahalanya? Iya. Yakin? Yakin. Gede gede, sholat subuh ada pahalanya gak? ya kan? gedean mana? ya gede sholat subuh bandingannya mana? kerikil sama gunung ya kok gak sholat subuh? ya nah, pasti, karena apa? keyakinannya tentang pahala bohongan tuh pasti bohong itu, kalau kamu kalau kita yakin bahwasanya yang memberi pahala adalah Allah yang maha kuasa, dan Allah itu akan memberikan pahala ini sholat subuh itu kewajiban, jadi tidak ada bandingan tidak ada perbandingan antara sholat sunat dengan sholat fardu bandingannya bukan bandingannya kalau antara sholat sunah dengan sholat sunah bisa dibanding mana lebih hebat? antara sholat sunat malam, sholat sunat duha, sama ba'diah maghrib ya yaa..hebatan ba'diah maghrib nah. tapi kalau fardu dengan sunnah nggak bisa dibanding sebab kalau sunnah ditinggal tidak dosa tapi kalau fardu dosa, lihat pangkatnya tidak dosa saja ini pangkat kemudian dapat pahala pangkat jadi tidak ada bandingannya nah ini makanya kalau ibadahnya orang yang tidak kenal Allah pincang, boongan sehingga diutamakan kenal Allah dahulu kalau sudah kenal awal merasa dekat kepada Allah setelah dia dekat kepada Allah merasa bahasanya Allah memperhatikannya Allah mengayominya Allah ngasih makan, Allah berikan kesehatan maka lihat setelah itu dia akan melangkah selanjutnya karena dia paham fikih, dia sambil belajar aku harus sholat, aku harus sedekah, aku harus melakukan kebaikan maka di saat dia melakukan kebaikan ini karena berangkat dari fahamnya dirinya tentang kedekatnya kedekatannya kepada Allah karena pemahamannya tentang Allah benar maka lihat ibadahnya lempeng Nah, setelah dia terus proses, dia rajin ibadah selalu menghubungkan diri kepada Allah Berusaha ingin tulus, karena Allah yang memberikan pahala Mulai salat malamnya tulus, sedekahnya tulus Di saat berhubungan dengan manusia, dihubungan dengan Allah Lihat, keluar dari tingkat ini, waliullah Ini yang terakhir nah Ini marhalah tingkat yang ketiga Jadi yang pertama adalah ilmu tidak mungkin kita tanpa ilmu dan dulu sudah pernah kita hadirkan di sini masalah ilmu dan juga dihadirkan oleh Ibn Ata'ilah Saqandari yang pertama bagaimana mengenal Allah subhanahu SWT baru mengamalkan, baru setelah itu tahkik amal yang tulus khusuk maka itu akan orang secara otomatis keluar dari tingkat yang kedua masuk tingkat kedua hakul yakin di dalam bahasa tasawuf yang lainnya selesai Mualiyullah kekasih Allah sehingga tidak berpengaruh kepadanya tambah dan kurangnya dunia kaya Kayanya Nabi Sulaiman Kayaknya Bundar Al-Ghifari Kayaknya sahabat Abu Bakar As siddiq Jadi kaya tidak merubah Kemiskinan juga tidak merubah Karena apa? Kaya miskin itu label di dunia Yang penting aku kenal Allah Artinya orang itu di saat kaya sangat khusus Di saat dia melarat juga tetap baik kepada Allah Sebab ada orang waktu melarat itu rajin ngaji Giliran kaya bubar ada? Atau sebaliknya Ini gak bener Sebab kaya itu adalah sudah ditulis oleh Allah ini kekasih. Jadi orang kaya masuk surga ada, orang melarat masuk surga ada. Jadi kaya melarat bukan ukuran masuk surga. Bukan kaya melarat, bukan pejabat, rakyat, bukan. Jadi itu kaya itu adalah label di dunia. Kamu kaya, kamu melarat, kamu kaya, kamu melarat. Sehingga inilah tingkat yang terakhir orang kekasih Allah itu tidak ada pengaruh baginya kekayaan atau kemiskinan. Di saat dia diberi yang oleh Allah kemiskinan maka sabarnya yang nongol di saat diberi oleh Allah kekayaan subhanallah, baiknya enggak karuan jadi ini orang kekasih-kekasih Allah kenapa? lah ini, sudah tingkat yang ketiga khusuk dia nyambung terus kepada Allah sehingga digamarkan yushitu ka wujudah yang ada baginya hanya Allah duitmu untuk siapa? Allah sehingga sampai derajat ma ra'aitu Allah, ma ra'aitu syai'an ma ra'aitu ma nadhartu syai'an ila wa ra'aitu Allah fi'ih jadi orang itu tidak melihat sesuatu, kecuali yang dilihat Allah. Punya rumah kosong. Ya Allah, rumah kosong kok sayang ya. Buat TPK aja lah. Nah kan, pikirannya Allah terus. Ini punya banyak rezeki. Bantu fakir miskin. Mau jalan saja, dia nggak mau. Dia jalan begitu saja. Itu ada orang tua pengen diseberangin. diseberangin. Jadi terus. Dia setiap melihat sesuatu yang diingat adalah Allah, bukan melihat Allah di balik tembok seperti pemahaman orang salah. Sebab perkataan ahli tasawuf, man al fi shayin ilawaroh itu laufihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali ada Allah di dalamnya. Ini diartikan dengan bahasa yang ia fahami, bukan itu. Jadi hakikat ahli iman itu tidak melihat rembulan kecuali yang diingat Allah, Subhanallah. Melihat matahari, Subhanallah. Melihat duit di kocek, untuk apa ya kira-kira bermanfaat? Punya ilmu ya Allah, punya tenaga saya harus bantu siapa? Nah, ini para kekasih kekasih Allah, maka apa? Tidak melihat dirinya, akan tapi yang dilihat hanya Allah Subhanahu Wataala ini. Hidu kau wujudah yang terakhir. Kalau sudah orang sampai derajat yang tingkat tinggi tadi, ia hanya melihat wujudnya Allah, dikit dikit Allah, Allah, Allah, Allah lah ada wala wujud-Nya. Jadi wujud dan tidak wujudnya Dia sudah tidak dipikirkan. Yang penting Allah ridha. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan kepada hadirin untuk bertanya langsung bapak-bapak fatiga -bapak dan ibu-ibu tiga mohon untuk menyebutkan nama dan alamat supaya saling mengenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. nama saya Faisal dari Kesambi seperti apa yang Buya tadi sampaikan mukadimah tadi bahwasannya bah bahwasannya Menjadi orang tua itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Sedangkan saya sendiri Alhamdulillah sudah punya anak umur-umur lima bulan. Jadi yang saya takutkan juga perkembangan zaman sekarang yang begitu melihat ya teknologi terus internet perayaan-perayaan seperti ini yang orang kafir usiarkan ini jadi saya nya lebih takut lagi untuk mendidik anak itu seperti apa gitu Bu ya. Jadi bagaimana cara mendidik anak yang dengan supaya anak itu tidak ikut-ikutan dalam hal-hal seperti itu. Sedangkan uh, keadaannya ini ya bisa dibilang enggak menginginkan banget gitu Bu ya. Di acara televisi juga seperti itu itu Buya. Terus yang kedua, saya per, saya sering uh, online di buyayahya.org. Terus saya di situ ada inspirasi.com, inspirasihati.com. Terus saya download tapi enggak bisa kebuka Bu. Terus itu saya ada hubungi saudara Hari, kalau enggak salah dengan nomor telepon sekian-sekian. Terus saya SMS, saya telepon enggak diangkat. Terus kalau setiap saya download itu pasti nggak bisa. Itu kenapa ya? Kalau bisa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Sunarto dari Harjoenangun. Saya mempunyai tiga pertanyaan kepada yang terhormat. Yang pertama, bagaimana hukumnya menerima kue dari hari Natal? Karena kebetulan rumah saya itu di belakang gereja. Karena setiap Natal itu dari gereja memberikan kue kepada beberapa rumah di belakang tersebut karena dengan dia itu toleransi. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya anggota de manusia yang sudah Terpisah dari badannya sumpah, gini, Ada kaki seorang perempuan Itu Bisa membatalkan wudhu atau tidak Terus yang ketiga Bagaimana hukumnya Ada seorang perempuan dioperasi hidungnya Kepengen mancung Mengambil daging dari suaminya Ini batal wudhu atau enggak? Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih satu lagi Bapak-bapak Bajji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikum Nama saya Mas Hudin dari KS Tubun. Saya mau menanyakan tentang undangan Natal yang disebut oleh Boya hukumnya haram Apa atau itu? syirik. Maaf? Undangan Natal yang disebut oleh Boya haram atau syirik. Bagaimana kalau yang diundang itu pejabat negara, semisal Menteri Agama atau Presiden, sedangkan Menteri Agama dan Presiden itu beragama Islam. Yang kedua adalah apakah jin, setan, dan sebangsanya itu sama dengan kita? yaitu ada perempuan dan ada laki-laki atau bisa melahirkan dan kenapa kita tidak bisa melihat bangsa jin sedangkan jin bisa melihat bangsa kita, bahkan mereka bisa menyerupai kita demikian pertanyaan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, persilahkan untuk ibu-ibu tiga. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, wa saya wa wa mau menanyakan mengenai kalau kita sholat maghrib, misalnya maghrib dikerjakan langsung maghrib, dia awabin, baru dikirnya setelah sholat semua, gitu, baru di akhir selesai sholat. Apakah uh. boleh gitu, Bu ya? Terus yang kedua, kalau misalnya sambil nunggu di dalam masjid gitu, boleh nggak hmm. rokoan punya? Terima kasih, wassalamu'alaikum, Rokoan. Merokok. Merokok. Iya. Terima kasih. Rokok atau wassalam. tidur? Merokok. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. E, nama saya Ibu Iis dari bypass. Uh, gini bu ya, uh, ini dari pertanyaan anak kami. Uh, sebenarnya puasa asbab ah sebab, ah sebab-sebabnya puasa Senin sama Kamis itu saya kalau zaman dulu dari Ustaz saya itu kalau Senin itu karena kelahiran Nabi, kalau Kamis katanya setoran amal kita. Sedangkan ada yang menyatakan bahwa setoran amal itu setiap hari. Ada juga yang menyatakan setoran amal itu setiap hari Jumat. E, yang kedua tentang kurban, e, benarkah kurban itu adalah sebagai ibaratnya sebagai kendaraan untuk kita nanti e, ke surga e, dalam apa? di saat melewati sirot, jembatan Siratul Mustaqim. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Uh, saya Bulita dari Sindang Laut sama abang, uh, mau tanya Bu ya, apakah ada batasan untuk kita membangunkan anak kita uh, untuk sholat ya, kadang-kadang suka sebelum dipukul gak mau bangun gitu, apakah ada batasan, terus bagaimana menghadapi anak yang Sering telepon-teleponan dengan lawan jenisnya gitu. Maksudnya memang hanya sekedar telepon. Tapi kadang-kadang saya suka risih sebagai orang tua gitu. Bagaimana untuk menyikapi hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup, Zed. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah. Mewakili semuanya. Beliau mempunyai putra hidup di masa sekarang. Benar, Bu. Masa sekarang beda. Ibu-ibu yang seumur kami, seumur kami lah, belum terlalu tua tapi masih ingat bahwasanya gangguan dalam zaman dahulu tidak kayak zaman sekarang, bu. Ingat bu, TV itu adanya hanya film akhir pekan sama album minggu saja ya, radio hanya RRI itu saja. Itupun sak kampung yang punya itu mal tiga. Jadi kalau mau nonton ke rumah tetangga, jadi jarang orang nonton TV. Itu zamannya beda. Beda dengan zaman sekarang, Masha'Allah. Maka orang tua itu jangan mendidik anaknya untuk zaman dulu. Enak-enak nyantai. Tapi hidup zaman sekarang harus kita perhatikan. Pergaulan anak kayak apa? Lingkungannya seperti apa? Jadi lebih susah. ketahuilah kalau ada orang tidak punya anak, tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Yang punya anak ini bisa masuk neraka gara-gara anak. Maka amanat. Maka kita harus berusaha bagaimana, nah, harus kita berpikir terus, karena ini amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan amanat, amanat dari teman saja kadang kita jaga, kita taruh, karena orang jujur ya Bagaimana amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai anak kita itu menjadikan sebab kita masuk neraka, pergaulan kayak sekarang Maka tadi kita sebut insya Allah pendidikan anak harus kita ulang lagi, maka di dalam perjalanan dakwah yang kami rasakan dua hal yang amat penting kalau menulis rumah tangga sama pendidikan anak ini kunci kalau dua ini enggak pegang hancur tuh yang lain-lain itu nyusul jadi dalam rumah tangga harus indah, istri menghargai suami, suami menghargai istri hidup indah Ah, itu muncul anak-anak karena bapak-bapak ibunya asik, komunikatif, indah dalam hal-hal musyawarah suami istri itu bukan kuasa menguasai loh ya enggak ada suami harus kuasa atas istri memangnya pemerintahan istri kuasa atas suami, enggak benar, tapi saling Rasulullah minta pendapat dari istrinya Saidah Maimunah jadi Rasulullah minta pendapat kepada istri ada riwayat yang enggak benar, misalnya riwayat dari Saidina Umar itu enggak benar syawiruhum wakhalifuhunnah, ini sering dipegangi oleh para ustad Bermusyawarah dengan istrimu dan langgarlah permusyawaran itu. Ini kan kurang ajar, tidak cari kurang ajar ya. Itu adalah dusta dari Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah musyawarah dengan istri, musyawarah. Apalagi istri, imamnya suami. Biarpun pendapat istri paling hebat, paling benar, adab suami. Gimana menurut abang? Kan begitu. Gimana menurut ayah? Gimana menurut abah ini? Kalau sudah ini berubah dengan kesombongan, harus begini, harus begitu. Tidak nyaman itu. Tidak nyaman di orang tua, didengar oleh anak, rusak itu anak. Makanya semua harus punya wibawa. Kita tidak ingin ada istri yang tidak punya wibawa. Kita tidak ingin suami tidak punya wibawa. Semua harus ada wibawa. Artinya apa? Jadikan bagaimana suami ini tidak bisa sewenang-wenang pada istri. Jadikanlah suami agar istri tidak sewenang-wenang dengan akhlak yang mulia. Sebab kalau sudah ada kepincangan, misalnya suami kurang ajar sama istri, nah anak, anak sudah tidak cinta sama Abah, tidak mau didengar nih Abah ini. Karena apa? Abah sama ibu tidak benar. Atau sebaliknya, ibunya sama suaminya enggak benar. Sang anak enggak bisa menghargai ibu. Jadi selalu mehih kepada ah, kasihan abah. Ibu kok selalu begitu, diktator, ngatur, enggak benar. Ah, ibu. Cuman karena dia enggak berani saja, tapi dalam hatinya selalu begitu, kasihan abah. Ada orang semacam ini. Ini sebetulnya meracuni anak sehingga diam-diam anak itu kurang cinta kepada ibu, hanya mungkin karena hanya karena takut harus berbakti ke orang tua, tapi berat baktinya. Ini ada, landak nah, kompak anak. Jadi pertama kekompakan suami istri. Lah ini mungkin mukotima, insya allah mukotima nanti. Kompaknya bagaimana? Ini kompak dalam banyak hal. Setelah kompak suami istri, jangan sampai ibunya yang neng jangan nonton televisi loh ya. Ibunya sudah ngasih contoh, nggak nonton televisi. Tapi bapaknya di depan sambil rokok. Ya, susah. Ya, harus kompak, papa ini lagi ngelarang anak saya nonton sinetron, anak nonton sinetron, loh, jangan nonton sinetron, iya ma, tapi bagus bagi, ya harus dong orang tua, harus sabar ya, ini ini adalah harus, jadi insya Allah akan ada silsilahnya nanti, tapi ingat, harus paling yang penting cermat, tahu dulu bahwasanya di jalan ini banyak durinya, itu dulu kalau orang yakin bahwasanya, tahu di jalan ini banyak durinya, hati-hati itu pasti jadi zaman ini tidak kayak dahulu. Makanya kita himbau kepada para orang tua yang punya anak laki atau perempuan. Tolong perhatikan anak-anak komunikasi yang bagus. Urusan pernikahan, urusan lawan jenis. Tadi ada pertanyaan akhir. Ini harus benar-benar perhatikan zaman sekarang. Kita perhatikan ibu. Kalau sudah putrinya itu sering dicermin, lenggot-lenggot, sisirannya lama. Tolong pahami itu ibu. Diajak komunikasi, awas, jangan sampai kebobolan seneng sama orang lebih dulu, nanti bermasalah Ini insya Allah pembahasan yang akan datang. Nah, hanya yang harus kita pahami, ini khususan makanya zaman rusak, bukan kayak dulu. Dulu tuh kita ingat di sekolah, jejer bangku saja itu ditepui sama orang lari itu, tidak berani ya. Eh, hey, hey, kayak pengantin lari sudah, kita ingat waktu di SD itu, nggak sengaja duduk itu perempuan ini laki-laki, itu ditepui dari sana sudah lari. Sekarang nempel tuh anak SD sudah. Masya Allah, maka ini wajib Rasulullah pak menganjurkan permudahlah urusan pernikahan. Baik itu punya anak laki-laki atau perempuan. Engkau punya anak laki-laki, kalau dia sudah waktunya nikah nikahkan. Ada janji dari Allah. Iya kufuqoroyuh dihumuloh. Kalau enggak punya duit, bakal kaya. Kuncinya setelah nikah. Gampangin. Kalau tidak, naudzubillah. Kalau anakmu terjun masuk dalam zina, engkau. Karena apa? Kau belikan HP kau kirim televisi. Gimana enggak zina? Duitnya banyak, beli TV dia enggak karu-karuan. Ke internet gampang. Zamannya mah beda. Kita dulu TV enggak, sekarang tidak televisi yang. Televising rusak di rumah kita. Di rumah dilarang dipegangin HP kamera. HP dilarang warnet. Apalagi dikirimi berita-berita oleh pak temannya. Nauudzubillah. Zaman-zaman rusak. Yang penting paham yuk takut kepada Allah. Jadi yang paling kita perlu dulu Pahami zaman sekarang, zaman tidak karu-karuan seperti yang ditanyakan tadi, zaman rusak Maka harus hati-hati, permudahlah urusan, kayak pernikahan, urusan ini Jadi, cuman harus ada aturannya Jangan dipermudahlah, langsung kita obrol Siapa? Aku punya anak laki-laki yang menikah dengan saya, yang penting cepat Ya tidak begitu Saya punya anak, nah, milih, yang benar, kalau sudah cocok, ketemu ini Dik Gampang Pokoknya yang lebih kita takutkan adalah bagaimana anak kita terjerumus kalau anak kita bakal bahaya, mabuk, zina, hentikan gimana caranya, nikah, nikah, gak apa-apa, berkumpul dengan orang tuanya, gak. gak usah sekolah kalau perlu. Apa artinya ngejar sarjana tapi harus mabuk di sana. Berhenti, gak, gak ada kuliah bagimu. Karena apa? Teman-temanmu gak bener berhenti. Tapi kan perlu masa depan. Masa depanmu di akhirat sana bukan sekarang. Orang tua. Jadi sekarang masa dini, kemarin sering kalau kita bahas masalah ini ramai ceritanya. Nah, ibu kemarin ibu ingat tanya, hadir tidak? gimana kalau saya menikahkan anak saya tapi suaminya belum siap untuk ngasih nafkah sambil sekolah lho? sambil sekolah langsung kita beri contoh kami ya, bayar sendiri-sendiri, apa-apa jadi mertua biayai anaknya, orang tua saya membiayai saya, beres. yang penting berhasil dulu pokoknya jangan dipersulit urusan ini, kadang-kadang materi, kalau belum kerja kau tidak boleh ngelamar anak saya sudah ngelamar boleh, acaranya harus begini. Nah, InsyaAllah budaya al-bahcah, pernikahannya nanti sederhana ya. Pokoknya nikah, kalau beli itu nikah-kabih, nyebeleh kambing, ngalimah selesai. Macam-macamnya enggak usah, paling irit nanti ya. Jadi beririt, semakin irit pernikahan semakin gampang. Semakin mudah, semakin dibudahkan oleh Allah. Nah, ini. Jangan sampai bersulit, sebab ada yang ngadu. Istri saya, calon sekolah istri saya sudah nerima bu ya. Terus, tapi pernikahannya harus pakai prasmanan, harus begini, begini. Waduh. Ini ngerepot, belum jadi istri sudah begitu, gimana nanti? Jadi kita pengen disederhakan semuanya ibu-ibu yang punya anak perempuan, jangan macam-macam ya, jangan banting halal dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kebahagiaan itu bukan di pelaminan, bukan di kawat. Perkebahagiaan itu adalah setelah itu. Kadang ada orang menikah lama-lama, apa menikah dengan biaya banyak, setelah itu apa keluar mikir utang, ada ndak? Banyak. Bulan madunya seminggu. Baik. Jadi insya Allah ini. Jadi kalau bicara tentang anak kompleks nanti ceritanya. Yang penting tahu ini banyak durinya. Perhatikan. Mulai dari orang tua memberi contoh yang baik. Tahanlah nonton TV nggak apa-apa. Ya jangan sampai nonton TV. Tahan jangan nonton TV yang nggak nggak dia harus telaten. Kalau harus membelikan televisi tanggung jawab nih. Jadwal apa yang harus kita ikuti? harus ada jam tayangnya. Jam lihat TV ada disiplin, Nak, boleh lihat TV jam 9. Kalau dulu mah apa? Enak dunia dalam berita ya. Jam 9 sudah itu aman itu. Jadi kalau ada televisi pasti dinyalakan Dunia dalam Berita jam 9 selesai berita dalam dunia. Beres. Setelah itu adalah tidak berbahaya. Aman. Jadi harus ada Anda membuat jadwal. Kalaupun keluar jangan ragu untuk menemani khususnya anak putri. Kadang malasnya orang tua, bukan karena malas, karena tidak ada cemburunya. Gara-gara malas saja, sudah keluar sendiri saja nak. Sudah Suruh jemput temanmu, Eh, yang jemput temennya laki-laki. Ini orang tua dungu, bodoh. Anak perempuannya, dilepas, suruh nganterin orang laki-laki. Na'udzubillah. Sudah begitu kalau sudah terjadi apa-apa, baru nangis orang tua. Yang salah orang tuanya ini. Anaknya mah sudah pertama minta untuk dianterin sama orang tuanya, baik itu. Jadi anda harus sabar. Anaknya laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki repot, tapi lebih repot perempuan nanti. Harus, kalau punya anak perempuan harus telaten, nemeni, mau kemana neng, mau ke pasar, ayo aku anterin, pergi sendiri cari teman, ya na'udhu billah. Jadi luar biasa. Tapi yang harus kita yakini nganterin pahala, kayak sujud, kayak ruko itu. Kayak pahalanya ibadah di masjid itu. Sama, kayak pahala umroh bisa lebih dari itu. Cuman kadang orang enggak ngerti pahala dipikir pahala itu hanya umroh haji sama sujud di masjid bukan nganteri putrinya ke sekolah pulang itu pahala ibadah itu luar biasa lebih gede daripada duhaan itu nanti Cuman orang tidak paham makna ini jadi malas ndak ndak ambahmu mau sholat mau ngaji Pak tinggalkan ngaji antarkan putrimu nah ini kemuliaannya kalau orang paham kemuliaan indah hidup ini sudahlah enggak ada pusingnya baik kemudian masalah di dalam inspirasi karena inspirasi Spirit hati yang membuat bukan ini ada orang di Jakarta atau yang membuat uh, apa membuat web kemudian ada ceramah-ceramah kita ada di tempat lain ada ceramah kita banyak yang yang ngambil ada orang membuat web ceramah kita dimasukkan ke situ kita tidak kita pun juga tidak tahu gimana cara bukanya di tempat itu cuman ada beberapa teman-teman sudah bisa buka mungkin caranya saja di SMS lagi dilihat atau dibuka di Ras FM Ras FM nanti di situ ada Bagaimana cara bukanya kayak yang ditunjukkan. Karena ada itu adalah kita siaran radio di Jakarta dikumpulkan, dihadirkan dalam bentuk web itu diinspirasi Spirit Hati. Kemudian masalah nerima kue Natal. Sebab nerima kue Natal itu lain ceritanya dengan memberi kue Natal. Kalau nerima semua makanan miliknya orang kafir kalau diberikan kepada kita, kita boleh memakannya asalkan itu jenis makanan yang halal untuk kita, bukan daging babi tapi misalnya roti, permen yang dikasihkan oleh orang di luar islam itu boleh tapi tidak mutlak syaratnya apa? bukan kita menerima dengan kerendahan jadi sumbangan dari orang kafir pun boleh kita terima tapi yuk, ada misi atau tidak? ada maksud atau tidak? tapi kalau ada maksud di syuting sumbangan diberikan oleh yayasan Kristen untuk fakir miskin di kampung ini di syuting wah ini mengangkat siar mereka, jangan mau kalau mau nyumbang ini kak sebab Islam tidak mengajari seperti itu. Islam mengajari apa ketulusannya. Kalau nyumbang-nyumbang tidak harus seperti ini nanti akan diekspose ya. Alhamdulillah bisa ngucapkan alhamdulillah lo ya mereka itu kami sudah bisa membantu orang fakir di sini. Nah, nah, ya, Jadi kalau ada misi jangan diterima. Tapi kalau hanya wajar dalam bertetangga kan itu teman dekat kita tetangga yang kita sering kita kerja di situ dia kerja di tempat kita kau ngirim kue dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau Anda membuatkan kue enggak usah. Kalau pengin buatkan kue nanti setelah Natalan atau sebelum Natalan jauh-jauh nyirim kue. Tapi jangan pas Natalan karena ikut Anda ikut meramaikan Natalan. Baik. Lalu sebelum Natalan saya ingin ngasih kue. Sama kalau kita memang harus saya harus mengucapkan Natal, orang pada datang ke tempatnya, jangan datang di hari Natal. Nanti seminggu lagi datang silaturahmi. Enggak ada masalah. Menyambung itu asalkan orang cerdas enggak musing itu. Nah, kita punya teman yang beragama beda kok enggak ada masalah kok gak pernah kita ngirim sms selamat natal, jalan saja kok gak pernah kita ucapkan selamat hari natal malah ya selamat hari natal ini, ya biasa kirim-kiriman sms dan gak ada masalah itu hanya orang yang bingung saja, sehingga kalau ada orang ada sebagian ustadz malah begitu begitu merendahkan ulama-ulama yang mengatakan merang, mengucapkan natal haram, ini orang keras kepala, gitu saja gak boleh orang di luar Islam sendiri tidak punya masalah pernah kita ceritakan obrolan kita dengan orang seorang tokoh agama Kristen waktu itu kita bercerita suatu ketika saya akan mengadakan acara maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau saya undang kira-kira datang tidak mikir dia acara apa maulid Nabi itu satu acara dalam rangka berbangga dengan Nabi Muhammad dia mikir saya yang jawab, bukan kamu yang jawab. Jawabnya adalah tidak usah hadir. Kenapa? Karena kamu tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau kamu datang, berarti kamu tidak konsekuen, tidak serius dengan agamamu. Iya, memang begitu. Nah, benar itu. Dan tidak usah datang. Dan saya tidak marah karena kamu tidak yakin dengan Nabi Muhammad, ngapain datang kan? Tapi hubungan tetap baik kan? Iya. Cocok? Oke. Okay. Sama kalau engkau punya acara Natalan, jangan diharap saya datang karena saya tidak percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan. Kamu marah tidak? Ya tidak marah dong. Lah, ini aja enggak marah kok ada kiai marah kok. Heran saya itu. Ini enggak marah ada kiai marah sama kita itu. Lah kok kiai kok orang Nasrani lebih pinter dari kiai? Ini gimana? Mutlak haram dia enggak marah ini contohnya ini. Ini tokoh agama yang kita ajak ngobok enggak enggak marah. Ya sudah selesai. Tokoh agama Kristen saja enggak marah kok ada kiai marah. Ini Wow kolot sekali fatwanya, Natal, mengucapkan selamat Natal saja kok Yang bersangkutan gak marah ini orang bingung ini Ada, pokoknya kalau ada kiai Berbeda dengan ini pasti kiai bingung itu Selesai mengucapkan Natal, hukumnya haram Kalau meyakini kebenaran Natal, syirik Siapa itu? Manusia Islam Pokoknya asalkan beragama Islam sama Kecuali kerbau dan kucing dan Ku, a, a, apa kerbau, kucing, dan binatang itu enggak kalau ada binatang mengucapkan natal enggak apa-apa tadi ada yang bertanya presiden ya? sama presiden manusia atau bukan? ya sudah kalau manusia Islam ya sama hukum haram itu enggak ada haram buat rakyat, enggak haram buat pejabat, enggak ada bahkan pejabat lebih gede ya tetap haram lah kok dilakukan? dia bukan ustadz, bukan ulama ini selesai ya semoga Allah mengampuni jadi enggak ada perbedaan sama diucapkan pejabat menteri agama Jangankan Menteri Agama, kalau ada wali mengucapkan Natal tetap haram kok wali itu. Jadi dah ada ini jelas ini kalimat ini. Jadi tidak ada Menteri Agama mengucapkan, ya sayang sekali, kok bisa jadi Menteri Agama. Ya karena saya akan membawai semua agama, membawai semua agama kan tidak harus mengucapkan semacam itu. Ini perlu keimanan ini, tidak usah mengucapkan selamat. Tapi kan saya karyawan atau bawahan saya kan Nasrani, Gak usah, kasih hadiah nanti suatu saat, kasih satu juta setelah Natalan sebulan ke depan Gak ya apa-apa, kan bisa baik saja kalau ingin berbuat baik Undang makan, enak, kasih kambing empat Tapi jangan pas hari Natal, kan bisa saja nyambung silaturahmi Orang ini karena cempitnya, dipikir silaturahmi harus mengucapkan selamat Natal Siapa mengatakan seperti itu? Baik ini, kemudian masalah Jadi enggak, Menerima kue Natal adalah boleh asalkan tidak ada misi-misi yang kotor Asalkan makanannya makanan apa, bukan kue Natal kue yang diberikan hari natal karena mereka punya perayaan hari raya itu bagi mereka sebab uh, halal bagi mereka, acara itu tidak halal bagi kita, Adapun makanan yang diberikan kepada kita itu diperkenankan di dalam Islam untuk kita makan kemudian laki-laki uh, huh? oh yeah. so, iya, laki kaki yang terlepas jadi kalau ada kaki terlepas, segala기 masih ada bentuk wujudnya, maka itu sama hukumnya seperti tidak terlepas. Nyentuh jempolnya perempuan yang sudah putus tetap batal wudu. Jangankan jempolnya. Ya. Bagian boroknya itu sama. Jadi pokoknya selagi itu masih bentuknya utuh, itu adalah membatalkan wudu di dalam madzhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang dikokohkan. Adapun pendapat yang kedua, tiga lain. Kecuali sudah berubah bentuknya. Misalnya sudah jadi tepung, sudah jadi tepung digiles ya, di sudah ada batalkan lagi. Nah ini jadi membatalkan wudhu termasuk mohon maaf ya sampai dibahas oleh para ulama menyentuh mohon maaf kemaluan yang terputus misal ini contohnya ini sebetulnya ulama sudah menjelaskan sama membatalkan wudhu ya membatalkan wudhu hanya apa kalau masih ada bentuknya kalau sudah menjadi tepung atau berubah bentuknya tidak membatalkan wudhu baik itu saja dalam madhab syafi'i lo ya itu kalau menyentuhan perempuan kalau madhab lain lain cerita kita tidak berbicara tentang madhab Abu Hanifah tidak berbicara madhabnya Imam Malik kalau madhab Imam Malik dan Abu Hanifah tidak batal dengan syarat-syaratnya tapi kalau madhab syafi'i yang nomor satu itu adalah membatalkan pendapat syafi'i Muhammad Nur dua kalau menyentuhnya tidak sengaja tidak batal pendapat madhab syafi'i yang ketiga tidak batal tapi pendapat nomor satu yang paling dikukuhkan mok tamat dalam atap syafi'i menyentuh itu semua adalah batal baik terpisah atau tidak terpisah pokoknya bagian kulit bagian kulit ya nah, bagian yang pokoknya bukan bagian gigi rambut dan kuku jadi kalau ada seorang suami menyentuh gigimu mana neng ah eh, nggak batal tuh ya atau kukumu mana rambut membelai rambutnya sang istri tidak membatalkan wudhu baik kalau ada Uh, orang seorang wanita operasi ingin memanjogan hidung. Dengan me, itu adalah orang biasanya salah memahami kecantikan itu dari wajah. Bukan dari wajah itu saja bu. Akan tapi perilaku yang baik. Orang cantiknya kayak apa? Tapi mulutnya tajam nggak jadi cantik itu. Ayo siapa yang mau istrinya cantik sedunia. Tapi kalau ngomong wah, syaaallallahu nyalakita. Yang kedua biasa-biasa sih. Tapi masya Allah akhlaknya baik, hatinya bagus. Pilih mana, Bu? Pilih mana, bapak Bapa? Ya. Yang pinter tidak. Cantiknya kayak yang pertama, akhlaknya kedua, gitu loh. <laughs> Ini jadi ada. Jadi orang itu apa maknanya gini? Uh, bukan kecantikan wajah yang dibikin seorang Muslimah. Muslimah itu berpikir tentang kecantikan akhlak sehingga merubah, jadi kalau berbicara kita itu begini, kalau ada pertanyaan tidak boleh langsung dijawab biasanya ada masalah lebih penting, hukumnya operasi itu apa kan begitu merubah bentuk ciptaan Allah, hukumnya haram, harus ini dibahas dulu sebab kadang-kadang, makanya bahayanya memberikan jawaban itu adalah jika tidak sempurna seandainya kita mengatakan bahasanya oh, batal wudhu atau tidak batal wudhu Oh jadi boleh kong, kan simbolnya kan gitu. Jadi tetap merubah bentuk hidung atau yang lainnya hukumnya adalah haram. Karena apa? Itu merubah ciptaan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian seandainya orang telanjur haram, apakah setelah itu harus dipotong lagi? Ya gak usah, karena dulu gak ngerti ya sudah. Lalu hukumnya gimana? Karena sudah bertemu, ber menyatu dengan dagingnya sendiri, maka dihukumi seperti miliknya sendiri. Kalau betul prosesnya operasi seperti itu, kita tidak tahu proses operasi itu apakah betul diambilkan daging ditempelkan atau sekedar dengan operasi dengan uh, dengan uh, kulit buatan atau sebagainya ini. Kalau seandainya cara operasi betul seperti yang ditanyakan, daging ditempelkan kayak ngecat tembok itu, nempel dempul itu ya barangkali. Ini kita ngikuti pertanyaannya. Kalau seandainya seperti itu karena sudah nempel, maka jadi menjadi satu ya hukumnya sama. Kalau nyentuh itu adalah batal. Sama. Baik. Tapi kita harus tanya bahwasanya operasi plastik, operasi seperti itu, operasi-operasi merubah -operasi hidung, apakah benar caranya semacam itu? Karena apa? Ini tidak pernah tidak pantas dilakukan oleh seorang muslimah. Seorang muslim atau muslimah ya. Dan kadang-kadang hidung mancung belum tentu pas lo ya. Allah sudah menciptakan persis seperti itu. Bisa diperhatikan kadang orang mancung hidungnya tapi tidak sesuai. Ya. Ada orang mah wajahnya pas-pasan. Ini cakta ama manis, cakep, lembut. Ya ini jadi uh, jangan sampai kita ini uh, hanya terpaku kepada dohir saja. Hakikat kecantikan adalah akhlak para ibu-ibu, akhlak yang baik, kehidmah kepada suami yang benar, ya. Semakin hormat kepada suami itu cantiknya. Sebab sahaja cantik cantiknya bu, ketahuilah 60 tahun, 70 tahun pasti peot sama bapak bapak juga begitu. Ya, sudah gigi ompong, mata kabur, sakit pinggang, asam urat ini semuanya. Mau di break, mau di gemel lagi tetap. Jadi ternyata yang paling tetap adalah pengabdian dan kasih sayang serta cinta yang tulus. Baik kemudian undangan Natal bahasa undangan ya yang kita bahas mengucapkan selamat Natal kalau ada orang undang Natal ya jangan didatangi gitu saja akan tapi barangkali maksudnya mengucapkan selamat Natal dari pejabat ya selagi pejabatnya masih manusia maka hukumnya sama ya kecuali pejabatnya menyatakan diriku bukan manusia maka boleh dia mengucapkan selamat Natal boleh jadi, jadi sama semuanya sama hukumnya haram kemudian ee, jin apakah ada laki-laki ada jin laki-laki dan perempuan termasuk dalam doa masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith khubut itu adalah jin laki-laki khabaith jin perempuan aku berlindung ya Allah dari godaan dari gangguan jin laki-laki dan perempuan jadi ada jin laki dan perempuan lalu kenapa kok kita tidak melihat alhamdulillah Pak Allah menutup kita enggak melihat, kalau melihat rebutan tempat jualan nanti ya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah. Kenapa ada bangsa setan dan jin tidak bisa kita lihat? Kalau kita lihat pusing itu ya. Ya. kita tidak ada. Ini adalah Allah. Jadi gini loh ya. Tidak semua makhluk Allah harus bisa kita ketahui. Sebab pertanyaan itu kadang-kadang memanjang kalau dituruti. Kenapa kok semut kecil? Ayo. <laughs> Apa artinya pertanyaan ini? Ya sudah, Allah menciptakan semut kecil. Ya sudah Allah menciptakan, jen tidak terlihat, jen tidak terlihat, kita lihat, Jadi, apakah kita perlu protes dengan Allah, ya tidak, sampai ada orang protes dengan Allah, itu protesnya begini, kelihat ini korma, tubuh pohonnya gede, buahnya kecil-kecil, ini semangka pohonnya kecil, buahnya gede, ya gimana nih Allah ini, ngantuk, ngantuk baring di bawah pohon korma, kelihatan ke atas, kurma jatuh tek cicitna alhamdulillah coba kurma segede semangka <laughs> artinya sudah kalau sudah ciptaan Allah ini paling istimewa sudah ya kenapa jin tidak terlihat hikmahnya banyak luar biasa jadi ini karena Allah menciptakan ada alam gaib yang harus kita yakini karena disebutkan di dalam Al-Qur'an baik kemudian ee uh, di samping diantaranya Allah memberikan kemampuan jin untuk menjelma menjadi manusia ada. Setan juga untuk menjelma manusia, tujuannya adalah untuk menggoda manusia bisa. Kekuatan untuk menjelma itu ada. Dan di saat mereka menjelma itu karena mereka sudah merencanakan. Jadi mereka punya niat jahat. Sehingga karena dia niat jahat disebutkan oleh para ulama, kalau jin menjelma manusia dia menerima resiko kayak manusia. Karena dia memasuki alam materi kalau kita pukul dia kesakitan. Jadi kalau ada jin menjelma manusia, dan ini ada pada zaman Rasul, ada waktu Abu Jahal bermusyawarah, ada jelma'an jin. Malaikat pun bisa menjelma manusia dalam hadis Jibril. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah tanya, Mal Islam, Mal Iman, Mal Ihsan. Nah ini ada, jelma'an ada, harus kita yakini. Tapi jangan keyakinan ini berlebihan. Dikit-dikit hantu, dikit-dikit kuntilanak, dikit-dikit ini bukan. ya. Jangan-jangan semuanya, deh. pohon bergoyang sudah cerita begitu Sehingga ada orang jatuh padahal dia kepleset karena naik pedahnya sambil ngantuk Malu, kelihatan hantu, karena tidak bisa dikejar Tidak bisa diproses Ada orang sering dusta gara-gara yang seperti itu Melihat ini, melihat itu, nah, banyak pohon, Coba aja coba Makanya Ibn Hajar itu tegas, kalau ada orang ngaku cerita kok ketemu jin Melihat jin, tidak diterima kesaksiannya karena ini membuka celah bohong. Pokoknya kalau kumpul orang ketemu jin, nanti besok satunya ngaku ketemu jin. Saya besok lihat ini, akhirnya satu pondok bicara tentang ketemu jin. Padahal tidak ada yang ketemu ini. Bohong semuanya sudah. Makanya jangan percaya kalau ada orang ngomong ketemu jin. Biarpun bisa ketemu jin, ini kata Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi celah bohong nih, ini ketemu jin, saya kok tidak punya cerita, oh iya saya kemarin lihat sana, besok lagi, besok apa, saya oh ya, ke sana kelihatan nih, bohong semuanya <laughs> Jadi tidak usah dihubungkan begitu, memang kita tidak bisa melihat, ini adalah keistimewaan manusia melihat melihatnya, kalau melihat susah ya, istimewa, kenapa? Agar kita nyaman, ibadah nyaman, gangguan kita nyaman, yang melihat itu susah, gangguannya lebih dahsyat lagi, baik dia melakukan zikir setelah salat sunat ba'diyah dan yang lainnya bagus daripada orang tidak zikir. Ya, ada orang enggak mau zikir, kasihan benar wong Rasulullah menganjurkan, Kul zuburuqul salatin, Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik." Katakanlah wahai Mu'adz setelah kau melakukan salat, "Allahumma inni ala dzikrik." Zikir setelah salat itu ada. Yang enggak mau zikir setelah salat itu menanggar Rasulullah. Ahli bid'ah. Yang enggak mau zikir setelah salat jadi zikir setelah sholat itu disepakati banyak subhanallah 33 kali Allah akbar itu setelah sholat dibaca hadis muat hadis amus sal sal bil bahabah ya muat ini ohibbuk wahai muat aku, apa cinta kepadamu kul katakanlah tubuh rohkullah salatin setelah habis sholat Allah ma ini setelah sholat cuman bagaimana tertibnya zikir dahulu baru setelah itu adalah sholat sunnah ya kalau ternyata mepet sholat sunnahnya hampir habis waktunya ya Sholat sunat dahulu, misalnya maghribnya mepet, ya, karena nggak sadar terlalu kusuk, ya, baca Al-Quran waktu asar, maghrib nggak kedengar, atau menjelang isya yo Allah, sholat maghribnya buru-buru, setelah itu sholat sunat, dzikirnya setelahnya. Tapi dalam keadaan normal urutannya adalah sholat fardu, dzikir, sholat sunat, ba'diyah baru setelah itu adalah yang lainnya. Jadi ba'diyah itu utamakan ya, sebab sholat sunat ba'diyah itu tingkatannya adalah setelah sholat fardu. Jadi solat sunat baktiyah maghrib, baktiyah isak, kembaliyah duhur, baktiyah duhur itu kembaliyah subuh itu pahalanya lebih gede dari solat tasbeeh, lebih gede dari solat taraweh. Ini nanti ada prioritas dakwah, jangan prioritas ibadah, jangan orang rajin duhaan apa rajin tasbeeh, enggak pernah baktiyahan. Bu baktiyah dulu itu lebih gede pahalanya, baktiyah kembaliyah itu baik. Kemudian bagaimana hukum yang rokok di masjid? Baik rokok di masjid, di awang-awang, di langit, di bumi sama enggak boleh hukumnya, bukan di masjid saja ya. ya jadi karena merokok itu walatul kubai itu kum tahlukati jangan engkau meletakkan menjatuhkan dirimu di dalam kehancuran. Jadi kalau berbicara tentang hukumnya ngerokok itu selagi dikukuhkan sesuatu, maaf mohon maaf, bukan urusan rokok. Pernah kita gambarkan, orang itu kalau dengan kesadarannya selesai. Pernah kita suatu kita ngomong kita cerita, ini masalah rokok, sederhana masalah. Tapi kita gambarkan gini bu, ibu mau makan makanan yang beracun, bu? Baik, cerdas betul. Kami gambarkan di depan sana itu ada satu warung dawet, dawet enak sekali. Karena kita hadirkan pertanyaan ini di sini. Dawatul luar biasa seger. Tapi wah masyaallah sampai ngantri. Akhirnya ada yang curiga kok bisa dawat ini kok ramis sekali ada apanya ya? Ada yang sengsatu ngambil sampelnya dibawa ke laboratory room. Tak taunya ada sesuatu zat yang membahayakan kesehatannya. Racun cepat Allahu ambat ini. Dan pro jangka panjang ini akan merusak organ tubuh. Akhirnya dari dinas kesehatan ini menangkap ini. Wah ini bahaya. Karena dinas kesehatan tidak mampu untuk me, me, menutup ini apa warung ini lalu dia berusaha dengan pemerintah dibantu pemda akhirnya ditutuplah ada undang-undang jangan makan jangan minum minuman tempat ini lalu mui berfatwa hukumnya adalah haram karena berbahaya antara mui dengan pemda dan dinas kesehatan kompak haram masih ada yang memaksa minum kira-kira? Berbahaya ini. Ya. Masih ada gerak maksa, saya akan minum di situ. Orang sehat gimana orang sehat? Mau atau tidak minum? Yang enggak mau sudah dijelaskan ini bahaya. Baik, ini kalau urusan es gampang ya. Tapi urusan rokok kenapa susah? Nah, ini karena ada hawa nafsu. Ada kecanduan. Nah ini kecanduan. Kami paham banyak yang merokok. Cuma kami minta setiap malam doa saja ya Allah bantulah aku untuk berhenti dari merokok dengan kasih sayangMu. Tambah Pak kasih sayang Pak kalau tidak nanti paru parunya yang rusak ya. Jadi nanti paru parunya tetap segar berhenti merokok. Apa enggak bisa? Bisa Insya Allah. Tapi gimana hukumnya? Hukumnya jelas adalah haram. Tapi saya masih merokok. Buk tidak ada yang sempurna dalam beragama. Ya barangkali bapak ini sudah kusuk cuman ya kurangnya hanya ngerokok dok ya semoga alhamdulillah rajin tahajud rajin nci kurangnya ngerokok semoga tahun depan sudah tidak ngerokok lagi kan begitu coba tanyakan kepada istri bapak senang rokok atau tidak ngerokok serius nih ya seneng lo kenapa tidak mengikuti istri sebelum mengikuti syariat ya? ini hanya itu karena kecanduan itu ada sesuatu jadi kita perlu insyaf dahulu kemudian jangan merendahkan orang yang merokok ya kalau sudah tidak merokok ya, kalau memang anda cinta kepada orang itu doain ya Allah semoga orang itu berhenti dari merokok semoga orang itu berhenti dari merokok, doain saja yang penting kita dulu tidak merokok karena apa, merendahkan itu penyakit batin ngerokok dosa dhohir tapi merendahkan orang lain dosa batin dosa batin lebih berbahaya daripada dosa dhohir orang merasa tidak merokok dikit-dikit Gombal Eh, dosa batinmu, dosa sombongmu lebih gede dari ngerokoknya kiai itu ya Ustaz. Kalau memang Anda rindu kiai itu agar benar, doain ya Allah. Kiai itu kiai besar, semoga kau berikan kesembuhan untuk ngero dari ngerokok ya Allah. Ha, ini tel tulus baru benar. Makanya jangan merendahkan orang yang lagi bermaksiat. Kalau kita memang cinta kepada orang itu, didoakan. Ini saja. Jadi hukum yang ngerokok di masjid dan di luar masjid sama. Ini lagi-lagi. Makanya tugasnya memberi jawaban ini harus... Kalau dijawab rokok di masjid tidak boleh orang keluar di luar masjid boleh kan gitu jadinya <laughs> baik di luar masjid dan di dalam masjid adalah sama kemudian masya Allah selesai e, sebab puasa ya betul itu ada riwayat riwayat semacam itu puasanya kalau puasa hada yomulitu fihi puasa Senin dilakukan Rasulullah karena hari kelahirannya jadi itu adalah isyarat besar bahwasanya hari kelahiran menyebut hari kelahiran itu penting ya ingat kelahiran bapak tahun berapa itu tapi diniati Semoga Allah memberikan umur yang panjang, dosa diampuni untuk tefakkur. Kemudian Senin-Kemis ada, memang ada riwayat suhihah. Kalau benar, amal itu ada diangkat setiap hari waktu sore, pagi dan sore. Makanya dianjurkan kita untuk banyak ibadah waktu menjelang maghrib. Karena waktu itu waktu diangkatnya amal. Kemudian waktu kalau mingguan adalah hari Kamis, itu adalah. Ada pun riwayat Jumat, kita uh, belum pernah tahu, tapi mungkin saja benar. Tapi bisa saja, itu tidak bertentangan. Nah, Di Kemis diangkat, Jumat adalah mingguan hari mingguannya adalah hari kamisnya kamis menjelang jumat masuknya jumat jadi adalah yang riwayat kamis itu ada riwayat kamis karena hari itu diangkat amal-amalku oleh rasulullah apa di hadis dari hadis nabi muhammad saw lah terlepas dari itu terlepas dari sebabnya itu yang jelas puasa itu sunnah dan pahalanya gede rasulullah ingin waktu diangkat amalnya ditutup dengan amal yang namanya puasa kemudian setelah itu Uh, apakah betul korban itu adalah kendaraan, korban itu adalah satu amalan sunnah ada riwayat bahwasanya kambing yang kita sembelih jadi kendaraan di siratul mustahim itu ada memang hadis tapi para ulama ahli hadis mengatakan hadis itu tidak benar jadi pahalanya korban itu tanpa harus hadis itu Apa, naik kerbo, naik ini, Nah, kalau orang ahli bahkan ada orang yang berjalan seperti barak, seperti kilat Nggak naik kendaraan jadi maksudnya itu naik amal, jadi yang menjadikan kita lebih cepat itu amalnya tapi kalau kendaraan itu harus kita kendarai seperti itu, itu kambing itu memang ada riwayat, tapi para ahli hadis mengatakan hadis itu adalah tidak benar memang ada yang berusaha mentasheh hadis itu, tapi lupakan hadis itu dulu karena pertentangannya banyak hadis tentang kendaraan korban kita naik dan sebagainya itu baik, yang jelas korban adalah sunnah lagi-lagi pahalanya adalah besar kemudian yang terakhir adalah anak-anak uh, kecil ya, memukul anak kecil, memukul anak ya, memukul anak itu ada batasnya ya waktu sholat ya membangunkan sholat, memang harus tapi mukulnya jangan memukul nyiksa, tapi ingat pukulan itu adalah urutan yang kesekian dengan kelembutan, mungkin di banyak anak sholat, mama sayang kalau kamu sholat, Ini disanjung kali lagi sholat, habis sholat diberi hadiah dan sebagainya pokoknya oh, ini sanjungan dengan kata lembut, kalau sudah umur 10 tahun dibukul, tapi pukulnya pukul hantem, hajar bukan itu makna pendidikan, orang harus tega dengan anak yang semacam itu Kemudian kalau menemukan anak telepon-teleponan, Bu, sebetulnya jangan disalahkan anaknya dulu. Kenapa diberi telepon itu dulu? Ya satu, ya kedua, kalau memang sudah ha, kalau memang sudah terlanjur diberi telepon, barangkali kontrolnya atau telepon di rumah, barang, memang harus beri nasihat. Sebab begini loh ya, kalau ada orang anak melakukan kesalahan, lalu langsung dimarahi di saat itu yang ada pemberontaan. Karena pemberontaan itu dari yang terpendam di dalam hatinya. Kenapa Mama beli telepon? kenapa dia sedia, nah ini seolah-olah begitu, jadi mulai dari awal nak saya mau beli telepon, tapi untuk kepentingan hati-hati tidak -hati, usah telepon ya kalau mendesak saja dari izin mama dan kebaikan-baikan saja telepon paman, bibi dan sebagainya kalau ada teman tidak usah khususnya laki-laki, lah, untuk menjauhkan dia dari berhubungan dengan laki-laki, pendidikan lain lagi. hati-hati nak kehormatanmu, kemuliaanmu, nah, makanya tadi ibu kalau sudah anak kita sudah mulai seneng sisiran, sering dicermin, mencet-mencet jerawat, bu nah, deketi, sering diperlu anak hati-hati dengan laki-laki, laki-laki semuanya serigala loh ya itu, sebelum jadi suamimu, gak usah tersinggung para bapak ini Ya semuanya normal ya, semuanya manusia normal, maka serigala semuanya ini artinya apa? berbahaya, bukan kayak serigala jeleknya sehingga dilarang Rasulullah berduaan lagi dengan perempuan hukumnya haram biarpun ngajar Al-Quran, Ustadznya jadi serigala berbahaya makanya ada seorang alim dari Dimas aku sangat bangga jika melihat putriku paling pandai mengangkat sandalnya kalau ada lagi macam-macam, nih nah, itu, bukan ganjen lengkot-lengkot, itu Itu wanita hebat ya. kalau ada perempuan seperti itu, dijamin laki-laki soleh bakal kagum hebat, itu wanita hebat, itu pilihanku, pasti gitu nanti tapi dikit-dikit haba, ini telpon, dikit-dikit telpon, ganjen ah, itu kelas pinggir jalan nanti, kelas murahan <laughs> Jadi akuitan Dede anak kita menjadi Anita Mulia. Nanti sampai tidak ingin telfunan ini. Karena waktu sudah, Anu mohon maaf bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbalalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wali Nabi Nya Muhammad. Allahumma rahmna walau taqdimna wa usurna walau taqdulna wa wala ta afina walau turidna wa akribna walau tuhina wa wala athirna wala walau tuhthuralainna. Inna kaalaku shahdir. Allahu ma ya Allah ya Allah ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari budaya-budaya yang kau benci Allah. Jauhkan anak-anak kami dari kebiasaan-kebiasaan yang dibenci oleh kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Kuatkan iman mereka, jaga kemuliaan anak-anak kami, jaga kehormatan anak-anak kami, Ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari perkaulan yang salah, jauhkan anak-anak kami dari mabuk-mabukan, Ya Allah. Dan jauhkan anak kami dari sebab-sebab mereka terserumus. Jauhkan anak-anak kami semua dan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan, Ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari zina, Ya Allah. Dan jadikan kami orang tua, Ya Allah. Orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami, Ya Allah. Jangan sampai anak kami melakukan dosa, lalu kami yang menanggung, karena kami teledor dalam mendidik anak kami, Allah. Maka jadikan kami ahli surgamu, dan anak-anak kami ahli surga, Ya Allah. Anak-anak kami ahli surga, dan berikan kepada kami kemampuan mendidik anak-anak kami. Akan tapi kami lemah, Ya Allah. Kami lemah, maka hanya kami serahkan kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan di dalam Membina rumah tangga kami. Dan jadikan kami suami istri yang saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati Allah jangan sampai ada kedoliman di rumah tangga kami jangan sampai ada suami yang dolim kepada istri ya Allah jangan sampai ada istri dolim kepada suami akan tapi jadikan kehidupan kami kehidupan yang saling menghargai, saling membantu ya Allah, saling menolong ya Allah, dan saling mencintai dan mengasihi karamu, ya Allah yang belum menikah ya Allah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai yang kau ridai, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat putra putri kami ya Allah putra putri kami ya Allah, jauhkan mereka dari pasangan yang kau murkai Dan dekatkan mudahkan mereka Untuk mendapatkan pasangan Orang-orang yang kau rida Ya Allah Orang-orang yang kau cinta Ya Allah yang, misal, yang menjadikan sebab mereka bahagia Di dunia dan di akhirat Dan berikan kepada kami dan mereka Semua keturunan yang soleh-soleha Yang bakal dibanggakan Kesihimu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Seperti engkau mudahkan Kami menghadiri majlis ini ya Allah Berikan kepada kami Kemudahan untuk menjaga istiqomahan Ya Allah menjaga keistiqamahan dan cabut nyawa kami kelak ya Allah dalam keadaan kami menjadi ahli istiqamah kami dalam ibadah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman ya Allah iman Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala, wa ala wa assalam, Al Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik warahmatullahi wabarakatuh